Lagu yang lagi rame banget bapak sekarang. Semuanya pasti tahu, seluruh Indonesia tahu. Cuman bedanya ini versi koplo Lagu terbaru buat kalian semua. Yuk, De Diva.